Dan sebagai pelajaran terakhir, saya ingin menjelaskan dalam poin yang tadi bahwa di antara nikmat adalah wanita yang solehah dan anak yang soleh. Tadi saya membicarakan tentang ta'adud ya. nikah lebih dari satu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala nikah lebih dari satu atau bahkan nikah pertama. Itu adalah berkaitan dengan maslahat juga. Jika kita berharap bahwa nikah lebih dari satu akan menambah ketakwaan dan memberi maslahat untuk ketakwaan, maka ini adalah dianjurkan. Tetapi apabila seseorang menikah lebih dari satu akan menyebabkan dia dan dia mengetahui dengan kelemahan dirinya bahwa dia akan memberatkan diri. Bahkan mungkin akan semakin menyempitkan diri. Maka tentunya di dikala itu terkadang haram setidaknya makruh melakukannya. Maka dilihat masalah yang terdapat di dalamnya. Tidaklah kita mengetahui walaupun orang nikah satu. Seorang tolabul ilmi ketika belum nikah dia mampu mengerahkan waktu-waktunya mencari ilmu dan mengumpulkan ilmu tetapi ketika dia menikah dan dia tidak memiliki kemampuan hamalah syajaah tiba-tiba mungkin anaknya sakit, istrinya sakit, mulai dia tidak datang mendatangi gurunya, semakin sempit mendatangi gurunya kecuali kalau dia punya kekuatan. Ya, seperti saya berikan contohnya. Ya. Kalau saya saya berikan contoh ini kisah barangkali bermanfaat Buat antum dan da'i yang lainnya Saya tidak pernah Terhalangi dengan istri sakit Atau anak sakitnya Untuk pergi berdakwah Atau ngisi pengajian Karena saya memiliki satu kaidah Anak Hatta di rumah sakit Allah Ta'ala yang akan menyembuhkannya Terkadang tidak ada perbedaan antara kita duduk di sana dengan kita pergi. Kalau Allah Ta'ala belum menyembuhkannya, walaupun kita duduk di situ sepanjang malam, sepanjang hari, Allah belum menyembuhkan. Tapi kalau kita pergi, barangkali kita tapa'ul, berdoa kepada Allah dengan kepergian kita, Allah Ta'ala akan menyembuhkan istri kita, menyembuhkan anak kita. Dan pelajaran yang sangat agung barangkali yang wajib kita ketahui dalam pendidikan adalah salah satunya doa. Karena doa itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan, sesuatu yang kita tidak bayangkan akan terjadi. Saya punya pengalamannya. Dari anak yang ke kedelapan ini. Anak yang ke kedelapan ini, sampai saya menyebutkannya ini anak ajaib. Kenapa dikatakan anak ajaib? Kebetulan ya, ini anaknya juga paling berat ya. Empat kilo setengah ya. Ketika lahir Dan yang menakjubkan Saya mempelajari tentang doa Setelah saya membaca buku doa Ternyata Kata dokternya itu Kata bidannya udah nyerah Pak Ustadz menurut SOV Bidan Kami dokter Ini harus disesar Ya kata saya Kalau memang apa Itu udah seperti itu ya silahkan Waktu itu saya Sholat dua rakaat, sholat mutlak Lalu berdoa Meminta kepada Allah kemudahan Dan yang terbaik Maka istri saya dibawa Ke ruang sesar Siap untuk dioperasi Tiba-tiba keluar dengan normal ya. Jadi keluar dengan normal Sampai dokternya itu juga Mungkin ada sedikit marah ya, Karena udah jauh-jauh dipanggil Waktu itu udah berkumpul di dalam Untuk mengoperasi ternyata tidak jadi gitu tidak jadi, keluar dengan normal. Dan waktu itulah juga saya merasakan, inilah mungkin yang dinamakan kekuatan doa. Sampai ada celotehan dari bidan-bidan yang ada di situ, Pak Ustad pakai doa apa katanya itu? Dzikir apa yang bisa seperti ini? Itu doanya. Jadi yang saya maksud di sini, para bapak, para ibu. Tidak boleh melupakan doa ketika kita menyekolahkan anak kita. Sekolah di pesantren, sekolah. Doa sertai di rumah. Untuk kesolehan anak kita. Sebab doa itu akan mendatangkan sesuatu yang tidak pernah kita sangka. Satu kekuatan yang tidak akan dihitung. Akan datang dengan sebab apa? Doa. Dan itu adalah rahasia doa.